lagi nggo soal. Yang Iya, enggak apa Ini dapat ada. Ya ada. Ada ini soal. Salah. Nah itu. Begini ke jemaah aja kalau secara alunya Perintah dari Pusat ini Kembangkan saja Karena hmm. hibah tadi diizinkan untuk dikembangkan Ya, hibah Ada, ada, ada ada. ada. Oh, silahkan Biar hmm. ya, jadi masalah Dari Pusat ini Kalau dikembangkan Pusat mungkin itu profesi ya, bumi. Hmm. ada ada profesi ya. Ada profesi hmm. tapi di masa depan kalau ini suruh matahari hmm. ya loh. Oh, berarti sebaiknya sebagai sebagai nelaku usaha. Nah. yang yang satu oh, nah, nah, nah, itu maksudnya ya. Kalau tidak buat usaha juga. Nah, ya dulu untuk yang contohnya dia di 40 itu. Nah, itu jadi dosen saya. Ya, tepatnya seperti apa? Itu kalau asih. Iya. Jadi yang perlu ditanyakan tuh masukkan mak maksud dari dikembangkan itu apa? Apakah dikembangkan ini maksudnya umum ya? Artinya dikembangkan artinya uangnya itu bisa berkembang, bertambah, <SILENCIO> menghasilkan profit untungan ya. secara finansial ya. atau maksudnya dikembangkan di sini umum pokoknya hal-hal yang baik sehingga ya. masuk juga di situ urusan akhirat so ya misalnya uang ini ya diberikan uh, untuk sebagai bantuan ya bagi mereka-mereka yang membutuhkan mm. hmm, misal orang yang mungkin untuk apa usaha gitu ya ada jamaah ya. ya ntar lah antara lah. ya. jadi untuk usaha nam lain eh, dia butuh modal begitu ya barakalawafikum ya sekedar bantu begitu saja tidak ada eh, apa timbal balik lebihnya sekedar membantu memberikan pinjaman ya sudah tapi keuntungannya masalah akhirat gitu tuh pahala atau sekedar uang ini digunakan untuk membantu orang-orang yang memang eh, miskin gitu sudah, uang ini akhirnya terpakai tidak, mesti tidak kembali lagi ke masjid, tapi keuntungannya di Di akhirat kan itu kan dia namanya pengembangan. Sodakah itu kan artinya sesuatu yang e, baranglofikum untuk mengembangkan harta, tapi urusan akhirat. Jadi tergantung maksudnya dari pihak yang menghibahkan ini pengembangan dalam e, makna real, ya, finansial atau profit yang nyata atau pengembangan dalam artian yang umum urusan akhirat juga kan pengembangan nah, tergantung niatan dari pihak ya, yang menghibahkan tadi kalau yang dia maksud adalah profit ya keuntungan yang nyata gitu dalam bentuk uang nah, maka ya harus dimanfaatkan dikembangkan hal-hal yang bisa memberikan profit keuntungan bagi pihak masjid Tadi misal e, diberikan kepada usaha-usaha gitu ya, kemudian dilakukan akad e, untuk e, pembagian apa keuntungan, misal 60, 40, 16. Nah, Terus yang jadi pertanyaan apa? Ya tadi pun saya sampaikan, jadi pertanyaannya, tiap untuk usaha, untuk konsumsi, untuk apa, untuk apa? Pakai anu lah, pakai kebutuhan rumah tangga. Iya. Pengembangan ada harus kembali kan? Terus kembalikannya Kata, pinjam 10 juta, 1 juta. juta. Pengembangannya gimana yang yang satu? Apakah harus ada harus, harus saya akan dengan takmir setiap bulan saya sabuk bolnya dari satu dari satu juta saya sabuk saya kembali 10 kali bolnya. Ada lebih sedikit kan? So. Gimana? Boleh nggak? Ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu namanya riba. Ha agar tidak terjadi riba tidak usah tidak ada usah tidak usah pakai lebih dulu tidak usah itu nanti maksudnya itu tadi saya bilang itu pengembangannya kaitannya dengan akhirat bukan dalam bentuk profit keuntungan finansial yang yang dalam bentuk fisik ya itu kan tadi artinya pengembangan untuk membantu orang-orang yang memang butuh para profit dan dari pihak pengelola tadi dia tidak mengambil profit apa kelebihan dari pinjaman tadi dia yang diharapkan cuma sekedar membantu kaum muslimin yang apa, membutuhkan nanti pengembangannya itu di akhirat eh, eh, tapi kalau kan ya. kes, mm -hmm. bukan pengembangan untuk orang umum ini harus dipinjam pas ada lebihnya bukan. iya kalau pinjam kembalinya ada lebihnya sedikit itu sudah riba namanya itu bukan pengembangan tapi penghancuran maka teman-teman saya terasa ini sebetulnya sudah menjadi punya orang sekitar hmm. tapi harus eh, hmm. ini lebih besar iya, lebih banyak tadi istimu terubah tadi ya. kalau memang dia mau mau bantu tadi, pakai sistem bagi hasil pengembangan tidak mungkin kata yang luas tidak ya. hmm. terbatas ke orang awam harus berkembang harus ada lagi yang juga Iya, tapi kalau yang dalam pros apa tadi konteks akap pinjam meminjam itu sudah masuknya ke yang lain pengembangan yang menjadi syar'i. Ah, kita keribah ya. Iya, walaupun dari pihak kedua belah pihak sama-sama sepakat dalam tinjauan syariah riba itu namanya. Iya. Ketika seorang pelakui musuh jadi seorang suami dan musuh isin jadi seorang isteri ini, ini jadian hmm. antara orang tua dan isteri sudah dah spat. Jadi yang si isteri ini ngajak suami itu tidak kumpul lagi sama. Orang tua. Iya. Sementara yang orang tua sudah tidak mengerti memiliki maksud istilahnya. Mm -hmm. Bagaimana? Kan? Bisa seorang suami. Hmm. Ini mediasi sudah. Hmm. Ya sekarang ini sudah ada di masuk ada si ada apa? Masuk ke uh, si sidang di koner nagara. Apa? Dalam. Iya karena ya. ya. ya. ya. ya. ini kita di sini apa ikut sarannya ibu kemana ikut pasti kalau dari sisi kasih sayang kasih sayang sama si istri. Hm. Yang jelas, Barakalawikum kedua bela pihak eh, kedua bela pihak eh, kedua belah pihak ini sama-sama memiliki hak terhadap kita. Ibu kita punya hak. Ya, mendapatkan bakti kita istri kita juga punya hak untuk mendapatkan apa e, pengayoman khususnya yang namanya tempat tinggal nah, jadi kan istrinya mintanya kan apa pisah kan Iya. Nah tidak mau barang e, orang tuanya ya orang tuanya pengennya masih anaknya tetap tinggal tapi ini paling Allah wa rahmatullahi wa salamnya kepada kaum dan para ulama. Balikubah anu bersekua dan dengannya. Tapi laki ya Jadi pertanyaan dari saudara, laki-laki harus kenapa? Karena sementara kan ada suaranya. Dan dia harus suara itu boleh diupikan. Nah. Iya. Iya. Jadi sama-sama memiliki hak ya. Jadi istri itu memiliki hak untuk mendapatkan Tempat tinggal, nah, sang ibu juga eh, punya hak terhadap eh, anaknya untuk mendapatkan baktinya. Nah, di sini sang ibu apakah punya anak yang lain yang tinggal bersama dia? Ada kan? Nah, barakalawikum. Hmm. Dua orang lagi juga. Jadi barakalawikum. Eh, Kalau bisa ya kalau bisa barakallahu fikum ya diminta untuk salah satu dari keduanya untuk barakallahu fikum mengalah Naam sabar barakallahu fikum maka itu yang yang sangat-sangat kita harapkan Jadi kalau dia bisa berupaya untuk membujuk ya sang istri barakallahu fikum untuk apa? Merelakan haknya barakallahu fikum itu yang diupayakan. Atau kalau bisa dia membujuk e, ibunya ya untuk melepaskan anaknya ya itu yang kita apa? ambil jadi ada upaya dulu untuk Barakwafikum melunakan ya, hati salah satu dari keduanya dan itu yang kita cermati, yang kita upayakan terlebih dahulu siapakah antara dua ini yang paling lunak hati itu mesti harus ada yang ngalah nah, kita harus bisa mencari menggunakan rasa ya Selama ini kita melihat siapa kalah dari dua ini yang lebih lunak. Nah. Barokah. Kalau kita memandang wah, istri kita ini lebih lunak, nah. atau dia lebih bisa mendengar kita, maka kita yang berupaya untuk membujuk, ya, merayu dia, membuat dia untuk apa? sabar ya memberikan uh, apa keutamaan-keutamaan secara -keutamaan, syar'i, -syari ya, bagaimana uh, besarnya pahala seorang anak yang apa berbakti kepada orang tuanya itu yang diupayakan sama dia. Apa kan sebuah upaya. Heeh kita seorang apabila kita itu lebih harus tanggung benjoma memenuhi jamaah. Ini lebih baik hmm. Apa memenuhi apa seperti tanaman waktu ibu Ustaz. Ini. Kalau sudah tangsi pertama belum anu masih mediasi Mas ya. Ustaz. Assalamualaikum. Eh sudah diupayakan. Sudah dulu dua-duanya sama-sama ngotot, sama -sama, nggak mau ngalah, nggak mau ngalah, mungkinnya sudah ada kejanggalan, ke... iya. Jadi, kalau dua-duanya ngotot ya tadi kita harus memilih salah satunya, iya. Iya. Kita harus mem para, mem memilih, harus di, iya. Kita harus memilih salah satu. Nah, kalau oh, baik, mereka mereka baik, kalau salah satu sama lain, mm -hmm. mau melakukan, uh -huh. iya. Anggap namanya salah, namanya enggak. Seperti itu. Prabu Awung. Ya, Sesuai kita. Bensin. Mana yang lebih kita condong? Ya sama-sama, keduanya itu miliki hak yang sama besarnya. Jadi tinggal kecondongan hati kita. Kalau kita lebih mengutamakan mungkin mungkin e, ibu kita Nah, ya sudah kita ngomong bye bye sama istri kita. Ya. Kalau adik nggak bisa bersabar, ya, ya gimana lagi? Menurut ya. standar? Ah? Menurut standar yang? Iya. Karena saya tidak berada dalam masalah itu ya. ya. Karena memang, ya. kecondongan hati orang kan beda beda. Kan? ada orang yang itu dia lebih condong kepada istrinya iya dia jadi dia uh -uh. karena orang itu beda-beda kan. dia ada yang lebih condong kepada istrinya ini jadi bergantung. dia nah iya Jadi ya, dia ngomong baik-baik kepada istrinya kalau adik gak bisa sabar, gak bisa menerima ini semua ya gimana lagi iya saya enggak mau menzolimi adik. Enggak si suami enggak merosakkan ya? dan. Eh, iya, dia sudah well, sudah berusaha dengan juga. baik itu loh. Nah, dia lebih condong kepada ibunya, dia yang terjadi maharat dua-dua orang. Iya. Bukan yang lagi-lagi ya. Iya. Bukan ya orang tua Tergantung kecondongan suaminya. Kalau oh, suaminya berbesar dan namanya punya baik ya, istrinya juga baik tapi kan mesti ya. ada yang dia condongi kan? Iya beratnya, nah beratnya kemana? dia, jadi dia ngomong ngomong apa? ngomong baik-baik kepada istrinya tadi. jadi kalau kalau memang apa ya istrinya itu apa rasa rasa tidak cocoknya dengan mertuanya tadi lebih dia kedepankan. Dia akan lepas suaminya. Tapi kalau dia rasa ketidak cocokan dengan mertuanya tadi, kalah dengan cintanya kepada suami, dia akan sabar. Ya, masih apa-apa. Aku tak sabar-sabar. Oh, mirip santian, ya Sampai, ya, siapa yang duluan dipanggil sama Allah. Ya kan? Nah. Ya gitu. Cara kita. Ya. Kalau ada yang gak bisa sabar, nah, gak bisa ngikutin, E, mengikuti keinginan ibu gimana lagi jangan memberikan beban kepada mas yang tidak bisa saya pikul. nah ya yeah. ya seperti itu, kasih pilihan sama-sama boleh menurut saya iya, karena pilih, ibu, ibu, ibu. apa ya, kalau menurut saya sama-sama memiliki hak yang besar terhadap kita sama -sama, kan ah, ah, ah. oh, bueno, kari kari jalur tolong boleh niscaya. Artinya dia menetarkan pusat pendidikan yang yang milik ibunya. Tadi dia kan sudah menawarkan itu tadi. Nah, memang istri ini punya hak untuk mendapatkan e, tempat tinggal sendiri. Nam, tapi dia juga memiliki apa kewajiban untuk bakti kepada orang tuanya. Jadi ya tergantung mana kecondongan dia. Nah. Jadi, kalau isinya memang sangat cinta kepada istri, kepada suaminya, rasa eh, tidak sukanya dengan mertua tadi, masih kalah dengan cinta sama suami, dia akan diri suaminya. Sabar dia. Tapi kalau dia saking sakit hatinya sama mertua, eh, cintanya tidak seberapa sama suami, lepas sama Ya sudah. Ilahuna. Ya sudah. Ya, Baru'alaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terus berarti kalau suaminya memiliki kecondongan kepada istrinya ya sudah dia berarti ngomong baik-baik sama orang tuanya Keluar itu loh. Iya. Untuk pisah enggak karena karena ya mungkin tadi dia harus harus apa? Islahnya meninggalkan mengabaikan hak istrinya Ini mungkin jangan Huh? Ya, kemudian istriku kurang gitu karena sakit hati. Entar sakit hati, karena sakit hatinya lebih kurang gitu-gitu. Iya, enggak tahu. Iya, jadi turun sana. Ya, seperti itu. Itu datang ya, nih, terus itu itu. kondisi, tergandeng kondisi. Iya. <laughs> berarti ke masalah mualaf karena akhirnya memang kalau masalah sudah terlempar ke mereka masalahnya jadi lebar eh. <laughs> Ini mualaf jadi kejadiannya ini nanti akan muncul banyak hukum tentang boleh tidak bagi suami untuk menyimpan suatu rahasia untuk tidak disampaikan guys jadi kejadiannya itu pernah ada Sudah ikon ini muslih ada ada terus ini kejadiannya adalah timbersan Maksudnya sih dua ikuan ini Kedua waktu ternyata Si ikuan satu-satunya tetap bersama Melihat ikuan yang mungkin Ulang dari dalam jika Sedangkan ikuan yang satunya Lebih reaktif Artinya reaktif Dia menyampaikan ke istrinya Si ikuan Ini si ikuan ini kan berjalan ke istrinya Dampaknya istri pun ketika bertemu istrinya, si Khalid itu Ehol. ribut gitu. Tapi dulu, dulu. Itu yang ada dua ya, macam istri menjuk di sini juga salahnya dalam. permasalahan. itu Pak Waslanan, suami dan suami. Oke. Dia pertanyaan yang pertama boleh bebi suami ketika dia menghadapi suatu permasalahan tidak disampaikan kepada istri. Karena dia melihat harta wasangan kepada istri saya maknanya kan terjadi. Yeah, tadi tinjauan mukhadam dan ni bang. Kalau dia memandang dengan menyampaikan itu ada masalah, ya akan muncul hal-hal yang positif, yang baik. Ya maka dia sampaikan. Tapi kalau dia memandang itu akan muncul hal-hal yang negatif, ya dia simpan. Jadi untuk suami bercerita kepada istri itu memang enggak enggak semua yang dia alami dia ceritakan, tapi dia lihat masalah dan masadanya. Dan suami juga harusnya mengerti karakter istri. Kalau dia tahu istrinya tipenya kayak gitu, harusnya ya dia tidak bercerita. Nah, dia selesaikan sendiri masalah itu dengan uh, ikhwan yang lain, tidak sampai tu tapi kalau dia tahu karakter istrinya ini orang yang selalu memberikan solusi ya kan nah, karena kan kita tahu tentang karakter istrinya sendiri kan kita cerita gini-gini dia ngasih, oh gini aja mas, coba kesampian gini-gini kan bagus itu maka kita ya sharing dengan istri tapi kalau kita tahu karakter istri kita ini lebih cenderung defense atau lebih cenderung ofensif gitu ya, menyerang terus para kalimikum. Nah, ya jangan jangan diceritakan lagi yang kita tahu karakternya ini reaktif tadi, selalu nah, cepat dalam menyikapi, terlalu cepat dalam menghukumi atau membenci asal, kan, jadi dilihat maslah dan lobsada. Ya, mongga pak Ya, mongga pak Ya, mongga pak Ya, mongga pak Ya, Ini Ada ya. seseorang Yang bisa Merobos Apa itu? Ya? Apa itu? Ya? Apa itu? Merobos Merobos Apa itu? Seseorang itu adalah Bisa melepaskan Stadat anu Rohnya Ke alam lain dengan dia itu melihat sesuatu yang, ber, yang orang lain itu tidak sampai ke patik dia bisa maksudnya bisa membaca isi hati orang gitu bukan bukan isi bukan alam sekitarnya gitu kan? hmm? alam lain atau dia bahkan bahkan sepatutnya sampai, sampai ke alam bubur Ya, itu sama dengan yang bisa disiksa. Dengan alam, amalan Amalan alam dalam disebutnya jiwa, dan tangannya. Hmm. Itu nama namanya ya. Ngerogoh. Sukma. Sukma Suk itu jiwa ya? Jiwa, Ngerogoh itu melepas jiwa ya? Itu melepas jiwa dan raga. Ya sakit lagi sakit, <laughs> nah terus yang saya tanyakan bagaimana jika sesuatu orangnya jika kita ini eh, bagaimana amalannya mereka, amalan dia apakah termasuk siri atau semisalnya, nah, kalau misalnya jadi ya itu dikategorikan siri musriq Bagaimana kalau kita itu sholat bulan? Ah. Iya. Eh terkait, terkait dengan amalannya ini yang jelas bid'ah ya. Yang jelas amalan bid'ah. Para ulama hikam karena mungkin amal-amal ritual yang dia lakukan memang tidak ada tuntunannya kan. Terkait dengan puasa itu mesti puasanya nggak gak standar ya biasanya apa puasa mutih puasa genih biasanya gitu nah, itu sudah menjadi syiarik tergolong bid'ah namanya nah, kemudian belum lagi wirid-wirid yang dia khususkan itu sudah sudah terbilang bid'ah nah, terkait dengan apakah dia bisa sampai pada tingkatan syirik ya tergantung kalau dia ada ada tambahan dengan melakukan ritual-ritual kesirikan bisa masuk misal dia ada menyerahkan namanya sesajen gitu ya persembahan naam yang dia persembahkan bukan untuk Allah tapi untuk ya sesuatu mungkin yang dia bilang wali lah atau sesuatu yang dia bilang apa apa namanya nah uh, simba atau macam-macam maka itu bisa jatuh dalam kesirikan tapi kalau sekedar ritual-ritual itu aja seperti dia apa puasa geni, puasa muti kemudian wudhu wudhu khusus ya itu termasuk kebidahan tapi kalau dia sudah sampai ada ritual persembahan-persembahan dia nyembeli sesuatu dia memberikan sesajen sesuatu itu bisa masuk dalam kategori kesirikan jadi tergantung ritual yang dilakukan apa itu yang akan menentukan nanti terkait dengan sholat di belakangnya. Tapi kalau e, cuman sampai pada taraf bid'ah maka kita masih diperkenankan sholat di belakang seorang ahli bid'ah. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan kufur maka kita tidak diperbolehkan sholat di belakangnya. Jadi itu rinciannya itu tergantung ritual yang dia lakukan itu apa. Wallahualam ala bisyawab. <tuh> Ada pertanyaan lagi? Sudah aja. Kenapa, Bang? contoh itu nya takut di belakangnya orang yang teman tapi butuh waspada di radi. Ya. Yes. Itu apa sedang kita melihat amalannya dia atau butuh orang yang bingung. Sebentar dia bintang itu jangan sampai situ. Hmm. Yes. Kalau mentakih orang yang gimana ngasih suatu tadi itu apa butuh kita kita ini nih, orang yang ada di sini kan Bapaknya sebatas penerangan kita yang melantik beliau itu kan saja, nyawiah itu cukup sudah. Iya, dengan ilmu dan pengetahuan kita, dan itu memang benar-benar nyata ya, bukan kilawakol. Memang ada bukti-buktinya. Tapi kalau sekadar kilawakol, katanya Pak Haji pulan tu gini-gini loh. Semayan sih tu. Dia itu seperti ini seperti ini loh. Itu tambah kan masih kilawakol kita nggak bisa membangun hukum dengan kilawakol seperti itu. Maka ya kita tetap menghukum dia sebagaimana hukum asal seorang muslim kita tetap sholat di belakang. Kecuali kalau memang uh, ada bukti-bukti yang jelas, ya nyata gitu, ada uh, mungkin ada videonya gitu kan dia lagi apa melakukan ritual pemotretan sesajen begitu. Nah, makanya wah ini jelas lagi. Nah, kalau cuman katanya katanya kita tidak mengambil hukum dari katanya. Kita tetap membangun pusnudulantai. Sumbernya fikohnya orang yang tadi itu jangan menjawab. Ya kalau orangnya fikoh dan kita percaya, ya, iya bisa. Nah, tapi untuk menyebarkannya ke orang lain itu pertimbangan maslahah tadi, karena kita yang kita punya cuma khobar fikoh saja karena untuk menyebarkan itu kepada orang lain kan harus punya bukti lain lagi jadi itu untuk kita pribadi, personal Mister. yang dipertanyakan apakah dengan amalan ini dia bisa menuju orang lain hmm. apa adanya atau itu uh, sesaja-sesaja dalam persembahan lain-lain hmm -mm. nah, kalau misalnya ini dengan amarnya itu tadi bisa menembus. Apakah ada sesuatu dalil di sana? Masalah bisa dan tidaknya, walah wa ya. Apakah itu memang sesuatu yang nyata dialami atau sekedar apa halusinasi yang dibuat oleh shaitan dan jin untuk memperdaya dia? Jadi, Wallahu'alam Kan bisa saja kan Syaitan memperdaya dia Seolah-olah dia memang bisa melepas Melepas raganya Padahal itu sekedar permainan syaitan Dengan apa halusinasi saja Kan bisa jadi hmm? Bisa jadi yang Memang Barakulahikum itu Benar-benar terjadi ya Dengan izin dari Allah Untuk apa Membuat orang ini terpedaya dan berhasil gitu dan itu bisa dimasukkan dalam kategori istidroh Allah sengaja membuat dia bisa memiliki ilmu yang seperti itu barangkali bentuk istidroh jadi kalau secara syari tidak ada yang seperti itu itu jelas yang namanya sihir kalau karomah, karomah itu tidak bisa diupayakan, nggak ada pelajaran ilmu karomah secara khusus, gitu ya. Misal ingin mendapatkan karomah bisa terbang, kamu lakukan ini ini ini. Itu sihir. Ingin punya karomah berjalan di atas air, maka lakukan amal ini ini ini. Itu sudah sihir. Karoma itu muhibah. anugerah dari Allah. Tidak bisa kita munculkan sesuai dengan keadaan kita. Nah, itu yang terjadi di di zaman ya e, Nabi juga para Rasul. Mukjizat itu kan Nabi nggak bisa seenaknya bisa apa memunculkannya. Melainkan apa minta dulu kepada Allah kan. Nah, padahal Nabi nggak bisa seenaknya memunculkan mukjizat tadi. Mesti mereka doa lu kepada Allah untuk menunjukkan kebesarannya. Baru setelah itu Allah kabulkan. Begitu juga karama-karama yang terjadi pada sohabah. tabiin Itu secara spontan, tiba-tiba. Jadi, enggak ada di kalangan mereka yang memang memiliki kemampuan tadi dengan sesuai dengan kehendak dia. Kalau sudah dengan yang namanya apa tadi? Keinginan, ya, kehendak dan itu memang dia pelajari ada ritual dan amalan khusus itu sudah masuk dalam kategori syir. Cuma tadi mungkin di dikamuplace, ditutup-tutupi dengan amal-amalan seolah-olah amalan yang syari, pakai rikir, ya, kemudian pakai apa puasa gitu atau solat khusus itu caranya seutan memang pinter kemudian apakah kita percaya kabar-kabar yang dia sampaikan, ya gak percaya gak boleh kita percaya ya itu yang bisa melihat orang yang di kubur, bisa melihat ya perkara-perkara gaib -perkara kita gak boleh percaya perkara gaib kalau kita percaya bisa menyerang akidah kita. Wajib bagi kita untuk mengingkari, tidak. Tidak boleh bagi kita untuk tanya-tanya juga kepada dia. Ini nanti yang jadi Jokowi apa Prabowo? <gum> itu sudah menyerang akhidah kita. Tanya-tanya kepada seorang kahin, dukun itu. Minimalnya, sholat tidak diterima 40 hari. Walaupun kita nggak percaya, iseng aja, iseng aja, guion-guion gitu ya, sama orang yang memang diketahui dia ini sebagai uh, apa, tukang ramal gitu, nah, cuman guyon Pak ini yang jadi Jokowi apa Prabowo Pak, <tuh> ya, itu sholat kita yang kena itu, walaupun kita cuman guyon empat puluh hari, ya nggak diterima sama Allah, bahaya bahkan yang sebelahnya mereka yang namanya apa eh, Zodiac, ya zodiak ramalan bintang itu masuk sekedar kita baca saja nah kan untuk asik-asikan ya aku bintangnya taurus apa ya taurus arikiyo jodoh wah apa jodohnya nah, rezeki aduh agak seret cuman sekedar asik-asikan aja karena itu itu kan zodiak itu kan masuk dalam bab ramalan kan? nggak tahu juga? nggak tahu yaulis? iya. nggak tahu. iya. terus gimana kalau sudah terlanjur ya? barusan tahu ini tadi pagi baca zodiak saat. gimana? gimana sholatnya ini? tetap sholat. tetap sholat. Dia, yang, dia, <laughs> yang dimaksud tidak diterima itu disebutkan oleh Imam Nawawi, maksudnya pahalanya. Jadi dia sholat tanpa pahal, jadi dia tetap sholat. tapi kalau dia ustadh sholat nggak sholat kan nggak diterima, sih nggak sholat aeh, makanya dia dosanya apa? Meninggalkan sholatnya. Jadi tetap sholat dia, tetap sholat dia selama 40 hari, tapi tadi konsekuensinya sholat. cuman dia dapat satu kan? Cuma apa menunaikan kewajiban saja untuk pahala solatnya ya hangus dah gara-gara solatnya. Nah. Wallahu taala masya